apa penyimpangan mta majelis taksil al quran yani sebuah jamaah yang pusatnya kalau nggak salah di surakarta ya atau solo dengan pimpinan sekarang a sutekno uh, kelompok ini termasuk kelompok yang sesat allahumma ala. Sebabnya apa? Penyimpangan-penyimpangan yang ada padanya. Di antaranya mengingkari syafaat bagi mereka yang telah masuk di neraka. Dan bagi mereka yang masuk di neraka tidak akan keluar dari neraka. Menurut keyakinan orang-orang MTA. Ini merupakan keyakinan Mu'tazilah dan keyakinan khawarij. Demikian pula mereka khususnya uh, pimpinannya meyakini halalnya daging anjing. Walaupun mereka sekarang mungkin tidak terus terang. Itu hanya trik mereka saja. Karena berdasarkan berita yang menyebar dan itu tentu ada asal-usulnya. Kemudian berdasarkan orang-orang yang bertobat dari mereka, bahkan diantaranya orang dekatnya Asufikno dia bercerita bahwa untuk sekarang biasanya mereka kalau ditanya tentang hukum daging anjing tidak menjawab secara terus terang, tapi menjawab dengan jawaban yang politis, misalnya dengan mengatakan daging ayam saja masih banyak. Ya, jadi enggak usah makan daging anjing. Atau enggak perlu ditanyakan Abang semuaan dengan itu. Tapi hakikatnya mereka membolehkan daging anjing. Termasuk juga ya daging tikus. Ya, mereka juga menghalalkan tikus. Ya, anak tikus. Tidak tahu yang gede-gede, wirok apakah juga akan mereka makan atau tidak? Yang jelas, kalau anakannya mereka boleh membolehkan memakannya. Begitu pula, uh, kalau enggak salah ingat, ya, cicak. Ya. Begitu pula di antara kesesatannya, mereka ini juga punya ya anibayat kepada pimpinannya walaupun ini bagi tingkatan yang khusus mereka membagi pengikutnya ada tingkatan yang khusus ada pula tingkatan yang orang-orang biasa untuk yang khusus punya bayat nah ini beberapa penyimpangan orang-orang MTA uh, kalau dikaji tentunya akan lebih banyak termasuk yang apa musik juga diperbolehkan ketika ditanya apa hukumnya cambur sari jawabannya tadi saya sarapan juga sambil mendengarkan cambur sari ya yeah. jawaban yang sama sekali tidak ilmiah padahal Nabi saw telah mengharamkan musik seperti dalam hadisnya La'qūna Akan ada di tengah-tengah sebuah kaum yang menghalalkan zina, sutra dan a serta musik. Pertanyaan yang lain Mohon nasihat terkait lembaga pendidikan, bimbingan belajar yang anak didiknya terdapat anak-anak yang orang tuanya berasal dari kalangan turafiyim, rojaiim. Apakah kita harus mengeluarkan? Allah alam pandangan saya, kalau mereka tidak membawa muterot, dibolehkan mereka. Barangkali mereka dapat hidayah saya tanamkan kepada mereka pokok-pokok ajaran yang benar sekarang kali mereka dapat hidayah, tapi kalau ada efek yang negatif yang cukup berbahaya ya dari beberapa mereka misalnya atau sebagian, satu atau dua kalau memang ada dampak negatif, nah mungkin dikeluarkan karena dampak negatif tersebut Allah ma'ala Mohon nasihat terkait dengan orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah formal. Yang ini sekolah umum. Uh, nasihat. <tuh> Kalau ini mohon nasihat, ya nasihat saya untuk tidak menyekolahkan di sekolah umum. Kenapa? Karena efek negatifnya banyak sekali dampak negatifnya banyak sekali ya kenapa ya pergaulannya materi pelajarannya guru-gurunya dan banyak hal yang lain sementara anak kita ini kan dalam kondisi kosong kemudian kita serahkan kepada mereka untuk mereka didik kita tahu pelajarannya macam-macam tadi diajari nyanyi menggambar makhluk bernyawa pergaulan yang enggak karuan laki-laki dengan perempuan abalagi terus sampai dewasa seperti itu. Nah, kita enggak merasa aman kalau nanti sudah gede anak itu enggak bisa kita kuasai. Diberi nasihat susah, ya. Kalau dikerasi malah lari dari rumah, tidak dikerasi ya tetap seperti itu. Tidak ada yang menjamin keselamatan Dan kenyataannya banyak Bahwa mereka yang Sekolah di luar Sudah kondisinya begitu ruwet Belum lagi kalau kita melihat Pergaulan dan lain-lain ya, Maka dari itu uh, Sayangi anak-anak kita Memang kadang Sekolah di yakni Pondok Pesantren uh, Banyak ujiannya Ya banyak ujiannya, terkadang dari kerabat kita sendiri, terkadang dari mertua kita, terkadang dari tetangga-tetangga, kodus sekolahkan di sekolah kan pesantren. Nanti makannya gimana? Ya. Nanti makan apa? Ya makan nasi tetap, ya. Alhamdulillah insyaallah tetap makan nasi. Ala kulli hal banyak ujiannya. Terkadang ujian pada diri kita sendiri Wah nanti gimana masa depannya Bagaimana masa depan anak ini Nah Itu semuanya memang perlu dipikir Perlu direnungkan Positif dan negatifnya Sekolah di sana dan sekolah di pesantren ya, Kalau bagi saya sendiri uh, Ya lebih kita pentingkan keselamatan agama anak, pergaulan anak. Untuk masalah makan, insya Allah ada jalan keluar. Kerjaan, insya Allah ada jalan keluar. Barangkali yang tua-tua juga cukup pengalaman. Ternyata pekerjaan sebagian orang tidak sesuai dengan ijazahnya, ya kan? Sekolah di teknik, ternyata jadi petani. Sekolah di komputer ternyata jadi pedagang. Dan lain-lain. Itu sekedar pengalaman saja. ya kan? Bahwa ternyata untuk cari uang, Mak tidak selalu sesuai dengan keahlian yang dia pelajari. Untuk itu, saya jadi. Sekolah di pesantren, besar, nanti jadi. Seandainya pun misalnya kerja di bengkel. Minkernya sendiri misalnya punya dia, Masya Allah. Seperti itu kan bisa dipelajari dengan kursus. Menjahit, bisa dipelajari dengan kursus. Berdagang, bisa dipelajari dengan pengalaman. Dan lain-lain. Insya Allah untuk masalah Nga semoga Allah berikan jalan keluar. Yang penting pergaulan kita, anak-anak kita terjaga. Akidah mereka terjaga. Begitu. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk memanggil sebutan Pak Haji? Ini menurut Syekh Al-Bani Rahimahullah dalam kitabnya Hajjatul Nabi. Dalam bab terakhir, Bida'u Al-Hajj. Bida'ah bida ah dalam Haji. Di antaranya adalah panggilan-panggilan seperti ini. Ini sudah lazim di masyarakat banyak sekali. Tapi itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Sallallahu dan para sahabatnya, Nabi, Haji, para sahabat Haji, tidak ada ya Haji Abu Bakar, Pak Haji Abu Bakar, adanya di Indonesia, Haji Abu Bakar. Zaman sahabat nabi tidak ada, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Muhammad Sallallahu alaihi wasallam tidak. Ya, Pak Haji nanti kalau habis solat nanti Pak Aba, habis puasa Ramadhan Pak. Nah, pak ramadan atau artinya bahwa itu ya tradisi orang di sini maupun bukan di sini saja Saudi untuk selain orang Saudi ya biasanya orang Mesir orang Wajah nanti asa panggilannya ya haj ya haj ya haj ya kalau bazi kita eh pak, pak haji ya kalau pak haji boleh ya, kalau pak haji nak boleh karena ini tadi ada Uh, bisa jadi juga menggul, Mengandung Ya yani atau Apa istilahnya menumbuhkan ria Saya jadi Soalnya kadang saya dengar cerita Sebagian orang Yang haji Ya kemudian tidak dipanggil Pak haji dia marah Ya Kalau begitu hajinya untuk apa Untuk itu Nah ini di antara efek negatifnya bahwa bisa jadi menumbuhkan riak panggilan seperti itu. Apakah berdosa jika seseorang tidak mau mengucapkan salam karena kan orang yang diberi salam adalah orang yang tidak suka disalami atau tidak mau membalas dengan salam? Dikarenakan orang tersebut orang yang fajir, yakni ahli maafiat. Boleh tidak memberi salam kalau seperti ini keadaannya. Dan secara umum memberi salam itu hukumnya sunnah menurut para ulama. Bagaimana metode mendidik anak yang di rumahnya tidak ada contoh dan penekanan pengamalan syariat oleh orang tuanya. Karena ketika diarahkan oleh pengajar Anak-anak berkejah Dengan kebiasaan orang tuanya Nah ini musilah Pendidikan itu harus kerjasama Antara apa Orang tua atau wali santri Wali murid dengan Pihak guru di sekolah Atau ustaz di pondok pesantren. Harus ada kerjasama Jangan mereka itu Bertolak belakang Yang satu nulis yang satu ngapus Di sekolah ditulis di otaknya, ya rajin sholat. di rumah dihapus, orang tuanya nggak pernah sholat. ini sama dengan ditulis terus, di rumah dihapus terus. kapan berhasilnya kalau begini? ya di rumah di sekolah diajari wajib jujur dalam berkata. orang tuanya janji-janji terus nggak pernah menepati janji, nggak pernah jujur. percuma. Ya, seperti ini, seperti yang tadi saya katakan di sekolah ditulis di rumah dihapus. Jangan seperti itu. Wajib adanya suatu tahun kerjasama antara yang di madrasah atau mahas pondok pesantren dengan yang di rumah. Saling mendukung. Dan seperti yang kita singgung kemarin bahwa yang di rumah itu lebih lama pendidikannya dibanding yang di sekolah. Berapa jam di sekolah terhitung. Berapa lama di sekolah terhitung. Di rumah mungkin 75% anak itu di rumah. Nah, kalau orang tuanya seperti itu ya sulit diharapkan keberhasilan tarbiyah illa anzha Allah. Itulah dikatakan orang mendaki yang baik. Maka dari itu bagi orang tua Mestinya perhatian dengan Covid. Ya, demi anaknya Demi kebaikan anak tersebut. Dan bahkan kebaikan dia. Seperti yang kemarin kita singgung juga. Nanti kalau besar, dewasa. Si orang tua sudah tua. Giliran anak itu akhirnya jadi orang yang tidak berbakti pada orang tuanya. Siapa yang telaka? Orang tuanya sendiri. Kenapa tidak berbakti kepada saya? Salah kamu sendiri. Dulu kamu tidak berbakti pada anak. Ya, Begitu kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Suhbatul Maudud. Tuhfatul Maudud ya. Suhbatul Maudud ya fi ahkamil maudud. Ini. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Ketika orang tua mengeluh di kemudian hari dikembalikan kepada orang Al tua, itu karena kamu dulu di ya antara sebabnya ya, Kamu dulu tidak berbakti pada anak, tidak menjadi anak dengan didikan yang baik. Sekarang gilirannya menuai tanaman tersebut Bagaimana sikap atau adab Saya kepada orang tua ketika Menolak ajakan tolong menolong dalam hal kebetahan Dan bagaimana batasan-batasannya sehingga Saya tidak terjatuh pada perkara bid'ah itu Tidak juga durhaka kepada orang tua dan hubungan antara orang tua dan anak tidak renggang. Ya, yeah. ini memang memerlukan suatu cara yang tepat. Intinya, prinsipnya hal yang beda, yang maksiat, apalagi yang kufur tidak boleh ditaati. Caranya ya yeah, terus terang boleh, yeah. atau mungkin bahkan bagus terus terang, hanya dengan kata-kata yang Tepat dari waktu yang tepat. Bahwa eh, saya meyakini ini tidak boleh. Orang tua marah gak? Ya? Mungkin saja gak marah. Dan tidak apa-apa marah. ya Tidak apa-apa marah. Karena dia marah bukan karena kesalahan kita. Kita dalam posisi benar. Tidak mau melakukan yang maaf Cara menolaknya pun kita sudah benar. Ya, dengan cara yang baik, cara yang lembut. Dia marah, tidak ada masalah, diam saja. Ya, kita hadapi dengan baik. Tidak kutu, tidak kemudian kita membalas kemarahannya. Tidak. Setelah itu, tetap bantu dalam hal-hal yang lain, hal yang mubah, apalagi hal yang dianjurkan, bantu. Terus seperti itu, sampai akhirnya, Insya Allah nanti dia paham. Atau dia memaklumi. Atau bahkan dia menjadi ikut. Dan kisah seperti ini. Mungkin banyak. Dan antum mungkin punya pengalaman. Saya sendiri tahu ada seseorang. Masya Allah. Ya, dalam hal apa? Memelihara tinggotnya. Anak ini baik sama orang tuanya. Tapi orang tuanya sangat tidak suka. Kalau anak itu memelihara tinggotnya dimarahi, macam-macam ditekan, anak itu tetap sabar, tetap berbuat baik pada orang tua, tapi gak mau taat dalam hal apa, mencukur jingkutnya, karena dia tahu bahwa ini tidak boleh, terus dia berbuat baik, dari waktu ke waktu, sampai bertahun-tahun, seperti itu, sampai pada akhirnya sekarang, ibunya, dia ya, tertarik dengan dakwah, sampai bahkan mengucapkan kata-kata, Duh saya menyesal dulu marah-marah Sama anak saya yang itu Ngomong ke yang lain Nah Insya Allah dengan cara seperti itu Memang memerlukan suatu Kesabaran Namun insya Allah akibatnya baik Mungkin diantara cara melunakan juga ya Beri hadiah Dibelikan makanan, dibelikan Ya, ini oleh-oleh apalah yang membuat senang orang tua. InsyaAllah jadi itu membantu. Apa hukumnya jika saya makan makanan yang saya tahu itu adalah sisa dari acara bid'ah? Eh. Acara makanan dari acara bid'ah, Allahumma'alam yang saya tahu bahwa Syekh Ibnu Baz rahimallahu menganjurkan untuk tidak memakannya. Ya. Yeah. Biarkan uh, orang lain Makan urusan dia tapi kita tidak memakan makanan tersebut. Ya. Yeah. Mungkin ada sebagian ulama Uh, Berupah tak boleh, Allah muannam. Tapi ingat saya saya Bas tidak membolehkan. Ya. Jadi syukur syukur yang lain juga memahami hal ini dan tidak memakannya. Itu yang kita harapkan. Terkait pendidikan anak terjadi konflik antara suami dan istri. Suami menginginkan belajar di pondok, tetapi istri ingin menyekolahkan di umum. Bagaimana solusinya? Terus yang punya keputusan siapa ini? Suami apa istri? Hah? Jawabannya jelas, dia punya keputusan suami. Kecuali suami yang kalah sama istri. Ini muskilah. Kalau ada suami kalah sama istri, muskilah besar. Suami adalah kawam alal kawamu naal nizah, ya mereka itu yang mengatur. Jadi keputusan di tangan suami, bukan di tangan istri. Apalagi suami di sini pada posisi yang benar, ya. Kalau pada posisi yang salah, lain lagi. Apakah santri-santri yang belajar di pondok, salafi, yang tidak memiliki ijazah formal dari pemerintah bisa melanjutkan pendidikan ke? Universitas Madinah Islam Madinah, Insya Allah bisa. Ya, saya belajar ke Madinah nggak pakai ijazah formal. Apa nasihat antum untuk ikhwan yang masih belajar atau bekerja di sekolah umum? Sama dengan tadi jawabannya kurang lebih saya baru akan menekuni patri kaca ukiran kaca hasil pekerjaan ini tergolong mewah salah satu konsumennya adalah meski apakah tercelah bila kita menekuni pekerjaan ini Kemudian ikut memfasilitasi pembangunan masjid yang berlebihan dalam kemewahannya. Ya, sesungguhnya tersirat pada pertanyaan ini suatu jawaban, yaitu kemewahan masjid yang berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga dia kalau tahu untuk itu jangan, ya kalau tahu untuk itu jangan. Tapi kalau untuk rumah ya silakan. Asalkan tentunya tetap dengan uh, Batasan-batasan syarih ya. Apa hukum kumur-kumur dan gosok gigi dengan pasta gigi ketika berpuasa Boleh insyaAllah Apakah Gampangan dalam jual beli Juga dianjurkan ketika jual beli dengan Non muslim Ya sama Boleh insyaAllah Bolehkah solat di tanah lapang yang sering dilakukan masyarakat di tempat itu juga perbuatan syirik dan musyrik? Yani ketika solat id, maksudnya, eh, sholat kita tanyakan kepada para ulama tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang seperti itu. Di Pontianak ada beberapa ustaz yang berdawas salaf. Tetapi tidak mau merujuk dengan Syekh Robi. Apakah mereka termasuk salafi? Ya. Sesungguhnya perlu dilihat secara lengkap ya. Tentang kondisi para dai tersebut. Sekedar tidak mau merujuk kepada Syekh Robi, Apa sebabnya? Kalau misalnya dia tidak tahu saja. Sekedar tidak tahu. Maka... Ya, boleh saja. Tapi masalahnya terkadang bukan karena itu, bahkan seringnya bukan karena itu. Tapi karena benci kepada Syekh tersebut, Syekh Rabi'ah bin yang dia adalah pembela sunnah. Ya. Kalau karena benci kepada Syekh Rabi', nah ini dicurigai manhajnya. Kemungkinan besar dia seorang ahli bid'ah. Walaupun ngaku ngaku salafi. Apakah dibenarkan bagi seorang tua salafi yang merasa mampu mendidik anaknya sendiri dan tidak memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan salafi yang di daerahnya? Uh, ya itu tanggung jawab dia ya, kalau dia memang mampu. Ya. Urusan dia kalau dia memang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, ya semestinya dia demi kebaikan dan masa depan anaknya maka masukkan ke lembaga pendidikan Al-Sunnah supaya menjadi anak yang bisa diharapkan walaikin, lah, di masa depan manakah yang lebih afdol ketika kita masuk ke masjid dalam keadaan kajian telah dimulai, apakah kita sholat dulu atau langsung duduk, yang abdol ketika kajian seperti ini tahiyatul nasyid dulu apakah doa untuk orang yang sakit didengarkan kepada si sakit boleh didengarkan, boleh tidak boleh diperdengarkan, boleh tidak Apakah ketatan kepada mertua sama dengan kepada orang tua kandung? Tidak berbeda ya. Orang tua kandung jelas itu sangat ditekankan. Apakah benar? Tidak hmm, sulit dibaca bagaimana hukumnya wanita keluar rumah memakai hijab tapi tidak memakai kaos kaki dan memakai baju yang bermotif berwarna-warni e, pakaian wanita sebetulnya telah diterangkan oleh ulama adab-adabnya dan hukum-hukumnya antara adab dan hukum pakaian wanita jelas menutup aurat dan kain yang dipakai tersebut adalah kain yang tidak tipis sehingga menampakkan kulit Tidak pula kain yang sempit sehingga menampakkan lekuk-lekuk badannya Tidak pula pakaian yang bercorak-corak ya sehingga menarik perhatian orang Nah, kalau di rumah, ya boleh. Untuk suaminya, di keluarganya sendiri, diperbolehkan. Tapi masalahnya kalau keluar rumah dalam kondisi seperti itu, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena demi kebaikan wanita itu, supaya tidak dijadikan perhatian dan sasaran pandangan laki-laki. Itu demi maslahat dia. Tapi disayangkan wanita zaman sekarang memang tujuannya untuk dilihat laki-laki. Nah ini yang muskilah. Islam mengajarkan supaya tidak jadi sasaran pandangan laki-laki karena berbahaya demi keselamatan dia. Jangan. Di satu sisi yang lain juga demi ketakuan kaum laki-laki itu. Demi ketakwaan kaum laki-laki menjaga ketakwaan mereka. Jangan laki-laki itu difasilitasi untuk tidak bertakwa. Ketika duduk santai biasa, enggak terbayangkan apa-apa. Ya, dia sedang santai biasa. Tiba-tiba lewat di depannya wanita yang sangat menarik pakaiannya airnya dia melotot melihat kepadanya. Hilanglah takwanya. Yes. Nah, ini hikmah-hikmah kenapa Islam mengajarkan wanita untuk berpakaian sesuai dengan adat Islam. Seperti yang Nabi sebutkan, tadi kita baca hadisnya, bahwa Nabi mengatakan, "Tidaklah kutinggalkan setelah yakni kematian beliau, godaan yang lebih berat bagi laki-laki daripada godaan wanita." Nah, ini Maka, jadi wanita itu sendiri kadang suaranya sudah menggoda. Apalagi ditambah dengan pakaian yang seperti itu. Ya, zaman sekarang pakaiannya. Na'udhubillah minjari. Seperti kata Nabi, berpakaian lebih telanjak. Kulitnya saja tidak terlihat, tapi lekuk tubuhnya semua terlihat. Na'udhubillah minjari. Nah, ini adalah uh, sesuatu yang... Yani pernah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dua golongan manusia yang kata beliau aku belum melihatnya di antaranya wanita-wanita ya, yang seperti itu ma'ilat mumilat pakeannya lenggak lenggok pakeannya, yani berpakaian tapi telanjang. Nah, nahu bilah mendalik maka kita perlu mulai dari kita istri kita, anak-anak kita, kalau bisa juga orang tua kita dan saudara-saudara kita. Agar mereka berpakaian dengan pakaian yang islami. Menutup aurat, tidak menerawang, tidak membentuk lekuk tubuh mereka, tidak dihias-hiasi, ya. Bukan tidak diperbolehkan sekali lagi ini untuk di luar. Di rumah itu urusan eh, dengan suaminya boleh-boleh saja. Juga bapu wangian. Ya, jangan pula. Pakai wangi-wangian. Ya. Ini juga memanggil apa? Memanggil laki-laki. Semerbak baunya akhirnya menoleh. Oh ternyata di situ orangnya. Ya kan? Gara-gara baunya. Nah akhirnya yang tadinya enggak melihat jadi melihat. Itulah. Akibat daripada wangian yang dipakai oleh kaum wanita. Bagaimana hukumnya sudah? Oh, Mohon nasihatnya bagaimana menasi istri yang selalu salah paham. Salah paham kenapa? Ini tingkat IQ-nya bagaimana? maksudnya apa? Salah paham ini. <tuh> ya. Kalau salah paham di sini maknanya memang tidak paham omongan kita Ya kita ulangi beberapa kali ya. Ini kan bahasa yang sederhana Tapi kalau Kampang cemburu Ya serba Ditaksiri lain Ini kan berarti Ada sesuatu Yang lain pada Istri kita <tuh> Nah ini perlu yani perlu dipahami oleh sang suami apa sesungguhnya yang bikin selalu uh, apa yang dikatakan tadi telah paham Apa sesungguhnya? Mungkin terjadi karena dia ingin sesuatu enggak keturutan tapi enggak mau diomongkan. Sejadi itu, ya. Kadang-kadang perempuan mau ngomong enak. Padahal kadang urusan kecil Terus terang tidak berani, malu Tapi ini membuat tingkahnya berbeda Kadang-kadang ya? seperti itu Ketika coba Ditelusuri dengan lembut Dengan halus, baru ngomong Ya, habisnya Ingin Tadi pulang dibalikan bakso Malah tidak dibawain. Oh, itu masalahnya Kadang-kadang Seperti itu Ya hanya masalah itu. Oh itu gampang. Setelah dibelikan bahasa sudah normal lagi. Ya. Pinter, ya sudah pinter nggak salah paham lagi. Ya. Ini hanya contoh. Maksud saya di sini kadang ada sesuatu yang tidak terpenuhi, tapi disembunyikan. Atau ada suatu masalah yang juga tidak diselesaikan, masih mengganjal. Yang namanya perempuan lebih banyak memakai perasaan oleh karena itu ya suami mesti memahami tabiat istrinya pahami tabiat istrinya kemudian ee, pahami pula apa yang dia sukai apa yang dia benci ya lakukan apa yang dia sukai selama tidak pertentangan dengan syariat jauhi yang dia benci selama itu tidak membuat kita melanggar syariat ya karena tidak ada wanita yang sempurna ada saja sesuatu yang tidak kita sukai darinya Jika watak kita mudah marah dan kasar, kekurangannya pun tidak kita sadari. Bagaimana mengatasinya? Jika watak kita mudah marah dan kasar, kekurangannya pun kekurangannya. Peran kita maksudnya Tidak kita sadari Kalau masalah kekurangan tidak kita sadari Maka perlu kita mengajar Kepada orang lain Perlu kita tanyakan Kepada istri kita, saudara kita Teman kita Maaf menurut kamu Apa yang kurang pada diri saya ini nah Sifat sesuatu jelek Yang ada pada saya ini apa saja Tidak apa-apa Namanya untuk mengureksi diri ya kan Oh kamu kurang begini Satu, dua, tiga, empat Lumayan juga banyak ya Setelah itu diperbaiki Seperti ini mudah marah Dan kasar oh Kalau ini sudah tahu dia Di ya, antara kekurangan saya Misalnya mudah marah Dan kasar Nah ini Bagaimana mengobatinya ini Ya Nabi sudah katakan dulu ada orang Dari kalangan sahabat tanya ya Rasulullah Ausini Ya Rasulullah berikan padaku Suatu wasiat Kata Nabi lah Jangan marah Dia fikir oh, pendek sekali wasiat. Ya. Dia minta lagi Ya Rasulullah aus Tolong beri wasiat aku ya Rasulullah Nabi katakan jangan marah Minta lagi dia Wasiat dia lagi ya Rasulullah Jangan marah Berkali-kali dia minta wasiat Cuma itu saja Nabi katakan jangan marah Nah, Wallahu'ala mungkin Ada kekurangan pada sahabat itu Dalam bab ini, mungkin Wallahu'ala Kita tidak tahu, tapi kita ambil Faedah di sini, ya Jadi kalau begitu, mungkin Ada orang yang setipe Seperti itu, kemarah ya, Pokoknya kata Nabi jangan marah, tahan Mau marah, tahan Diam, ini, mulut Jangan sampai ngomong Ya, Tangan ini, walaupun sudah Begini-begini, turunkan Ya orang mau bangkit duduk duduk masih mau bangkit lagi tidur nah baca auzubillahi minasyaitonirrajim ya kata nabi SAW alaihi pada seorang bertengkar ketika itu orang itu sampai ini uratnya ini keluar saking ngototnya Kata Nabi sallallahu "Inni la a'lamu kalimatan. Lau qalaha anhu al-ghadab aw la yajid." Aku tahu sebuah kalimat. Kalau orang ini mau mengucapkan hilang itu kemarahannya. Apa itu? A'udzu billahi minasy Tapi orang itu enggak mau ngucap. Qadarallah sudah. Ya. Nah, itu obat daripada kemarahan. Memang harus ditahan, belajar menahan. Menahan apa? Itu tadi. Mulutnya jangan sampai ngomong. Tutup sudah. Tangannya juga jangan dibiarkan bergerak. Tadi. Ya. Bersikap kasar ya sama, jadi bersikap kasar sama marah ini memang ber, apa? Adik beradik ini ya. Ya, adik beradik Memang begitu identik. Ya, memang perlu kita anpulah. Kita semua Ya perlu belajar seperti itu. Kadang-kadang ya ani kita dengan anak kita, ya kadang-kadang malah orang macam-macam ya. Ada tipe orang kalau dengan keluarga sangat sayang dengan orang lain cepat marah. Ada orang sebaliknya dengan istri suka marah dan orang lain nebut sekali. Ada apa nggak? Hmm, mungkin malu ini suami-suami mau ngomong ya. Gitu. Tapi terus terang ada ini karena sebagian ulama dulu mengatakan begitu dan sebagian istri ada ada yang mengeluhkan juga ya ini kalau sama istri gampang marah tapi masya allah kalau sama, -sama teman-temannya lembut sekali ini keliru besar yang seperti ini keliru besar dia wajib dengan istrinya, keluarganya, anak-anaknya lembut bagaimana dengan orang lain ya juga sama ya sama ada juga yang semuanya tak lepas dari kemarahannya orang lain maupun keluarganya. Nah, ini tak benar. Perlu upaya pembenahan, berusaha menahan. Memang yang namanya sabar berat, tapi buahnya manis. Marah itu mungkin bagi orang yang marah ketika melampiaskan menyenangkan, puas, plong rasanya. Tapi apa di belakangnya penyesalan. Di belakangnya enggak lain kecuali penyesalan. Makanya kata Rasulullah Sallam, uh, "Man kawma gaidan, wahwa qadirun ala an yuntidahu, nadahulillah yom al kiamati al rausul khalaik, yuqiyiruhu min al hur al gim. Masha'ah." Luar biasa ini. Bagi yang tahu bahasa Arab, ya saya terjemahkan itu. Luar biasa. Siapa yang menahan amarahnya, sementara dia mampu melampiaskannya. Mampu sekali melampiaskan, tapi dia tahan amarannya tahan tahan tahan, omongannya tangannya dia tahan, ya kakinya juga ya, dia tahan. Bahwasal <tuh> dari nalaan yang tidakhu. Kalau mau dia lampiaskan, mampu dia. Nanti dari kiamat akan Allah panggil di hadapan makhluknya yang banyak, panggil sulan. Untuk apa? Diberi hadiah. Kenapa? Karena dia mampu menahan amaranya. Apa hadiahnya? Sudah pilih bida dari yang kamu mau. Nah, siapa yang mau? Ya. Ternyata ya secara teori mudah ya dapat bida dari, milih lagi. Ya. Itu kuncinya gampang. Tahan amarah. Tapi kadang-kadang kelepasan itu jadi masalah. Allahumma astaghfirullah. Semoga Allah bantu kita semua ya. Semoga Allah bantu kita semua supaya bisa menahan amarah kita. Apakah benar mengapa ini mengata mengatakan? Oh. Apakah benar menegakkan sunnah harus melihat kemaslahatan terlebih dahulu? Seperti zaman di awal Islam Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau zaman sekarang sudah menegakkan sunnah, pasti maslahat. Dalam arti ajaran Islam ya secara umum. Kecuali kalau sunnah dalam arti amalan sunnah tidak wajib nah, ini. Yang wajib jelas lakukan. Haram jelas tinggalkan. Tapi sunnah dalam arti hukum yang di bawah wajib. Nah ini perlu dilihat terkadang. Seperti dulu. Nasihat Nabi kepada Umar Wahai Umar engkau orang yang kuat Jangan sampai kamu Mengganggu orang yang lemah Dengan alasan Kamu ingin mencium hajar aswad. Nah ini menjadi Kaedah, mencium hajar aswad sunnah, mengganggu orang Haram, jangan sampai demi Melakukan yang sunnah kamu Melakukan yang haram Contoh lain, sof pertama Masya Allah bagus Jangan sampai di musaf pertama sampai kita ikut sikutan sama teman kita, tidak boleh. Ya, ini contoh mengamalkan sunnah seperti itu. Tapi kalau yang wajib lakukan, yang haram tinggalkan itu jelas. Ya, tidak. Oh ini masalahnya enggak dilakukan yang wajib dulu. Jadi saya apa eh, enggak solat wajib dulu? Kenapa? Karena dimarahi orang tua nanti. Masalahnya silaturahmi dengan orang tua putus. Enggak begitu. Yang wajib lakukan Haram tinggalkan Sunnah diperhitungkan Seperti yang tadi kita contohkan Wallahu'alam biswab Yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini Subhanakallahul hamdik Asyiduallailah ila anta Asyiduallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah